Ya, sudah buka semua kitabnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alam, wa salatu wassalamu al-rasullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla quwwata illa billah Allahumma al-kulana wa liwalina wa lima syiqhina wa man lahu haqbun alayna wa al-Muslimina wa al-Muslimat. Allahumma adina lima khulifa fihimna al-haqibit Inna katahdiman tashayin suratu mustaqim Di sini, antum ni Peliling sini saja, dekat semuanya Dekat semuanya Kemarin kita sedikit pengulangan. Kita masuk ke kitab Al Madhhal Ilal Fiqhi Syafi'i. Ini muhadara Sheikh Dr. Labib di program At Ta'hiil Al Fiqhi, yaitu masalah khusus pengkaderan fikih bagi para penuntut ilmu. Nah, di sini. Di pembahasan pertama itu merhalat taksis. Merhalat taksis itu yaitu seputar tentang bagaimana dan siapa yang pertama kali mendirikan atau me mentaksis, memondasikan madhab ini. Itu Imam ash Kemudian madhab Shafi'i itu ada dua, madhab Qadim dengan madhab Jadid. Ya madhab Qadim itu adalah madhab Imam ash sebelum masuk di Mesir. Ya sebelum masuk Mesir. Di situ ada kitabnya, kitab Al-Hujjah namanya. Ya, kitab Al-Mabsut dan kitab Ar-Risalah Al-Qadimah, kitab Risalah yang lama. Kemudian yang kedua, Madhab Jadid. Madhab Jadid ini setelah beliau masuk ke Mesir. Ya, ini yang disebutkan ketika kita nanti belajar fikih mazhab Syafi'i, mu'tamad Madhab Ya, ketika dikatakan mu'tamad mazhab itu adalah Madhab Jadid. Yang disebutkan itu seluruhnya madhab jadid itu adalah mu'tamat ya kecuali beberapa masalah yang sedikit ada sekitar 18 masalah dari madhab yang podium madhab lama dia dihitung madhab jadid alias mu'tamat ya jadi itu kitabnya al kum ya begitu juga kitab arisalah Ar jadi dah arisalah yang yang baru yang baru itu maksudnya setelah masuk Mesir Kemudian di madrasah Imam asy ini beliau mengumpulkan dua madrasah, madrasah Ahlul Hadis dan madrasah Ahlul Ra'yi. Ya, kemudian di antara kelebihan Al-Imam asy itu adalah beliau selain mampu menggabungkan dua madrasah ini, beliau juga punya penguasaan yang kuat terhadap masalah bahasa Arab, ya. Oleh karenanya di sini dikatakan bahwasanya Imam Abu Saur ditanya Siapa lebih faqih? Apakah Muhammad Ibnul Hasan Muridnya Imam Abu Hanifah, ataukah Al-Imam Al-Shafi'i Beliau mengatakan Imam Al-Shafi'i lebih afqah Lebih faqih ya. Kemudian <tuh> jadi Masalah membandingkan Antara yang satu dengan yang lain Ahli ilmu yang satu dan yang lain Itu dibolehkan dengan syarat Orang yang berbicara itu punya Kredibel, uh, punya kapabilitas Ya, memang dia ahli dalam masalah itu Dan tidak apa? Tidak gulu Bukan maksudnya untuk tanah pus Merendahkan nah, Itu harus difahami ya. Jadi misalkan Antum bertanya e, Ustadz siapa yang saya ambil ilmunya Ustadz A, Ustadz B Antum jangan tanya dengan teman Antum ya, Antum tanya dengan gurunya Antum ya, Dengan catatan tadi Dia ahlinya, dia memang tahu Yang kedua dia tidak memaksudkan gulu berlebihan dengan tokoh tertentu atau tanakus merendahkan yang lain ya karena tidak boleh berbangga e, dengan ilmu dalam rangka ujub takabur itu tidak boleh ya. kemudian e, bagaimana metode penukilan madhab syafi'i nah ini diantara kelebihannya juga ya bukan karena fanatik dengan madhab syafi'i tetapi memang ini faktanya yang pertama dinukil dari dari kitab Imam Asy-Syafi'i langsung, yang kedua dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, murid-muridnya itu ada banyak. Imam Muzani ya, Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, Imam Al-Buaiti dan lain-lain. Itu dalam madhab jadid ya. Jadi Imam Ahmad termasuk murid Imam Syafi'i tapi madhab qadim, makanya Imam Ahmad jarang disebut. Ya, jadi dia tidak mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i uh, yang di Mesir seperti halnya murid-murid Imam ash yang di Mesir, ya Imam Al-Buaiti, Imam Al-Rabi' Al-Muradi, Imam Al-Muzani, ya berbeda tingkat keilmuannya dalam penguasaan penguasaan pendapat-pendapat sang Imam. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini sampai sini ya Ustaz ya. Yang selanjutnya di halaman tiga itu marhalatu zuhur tori Ya, ada nomor 3 sudah lihat? Ya, di situ ada marhalah zuhur tariqatan. Ya, ini sengaja kita pakai bahasa Arab biar antum termotivasi belajar bahasa Arabnya, ya. Itu bahasa Arab itu kunci. Ibaratkan antum punya istana tapi tidak bisa masuk ke dalamnya karena tidak punya kunci. Ya, jadi beda jauh orang yang dia tidak paham dengan paham bahasa Arab. Jauhnya sangat jauh, antara langit dengan sumur. Ya, sangat jauh Jadi mohon maaf ini bukan bukan merendahkan orang yang tidak bisa bahasa Arab Bukan Tetapi itu memang disebutkan di seluruh kitab para ulama Seluruhnya ya. Makanya e, Di antara pertama kali yang diajarkan para ulama salaf kita Kepada anak-anaknya Itu diantaranya adalah bahasa Arab ya. Bahasa Arab Mereka mengajarkan bahasa Arab itu seperti mengajarkan adab ya, Kenapa? Karena Imam Ash-Shafi mengatakan Mantabaharofil fillohoh, siapa yang dia kuat dalam ilmu bahasa Arab, dia katakan buhu, apa? Hatinya akan lembut. Kenapa? Karena dia akan sering tersirami dengan al Alquran al itu bikin hati lembut, ya. Karena bahasa Alquran itu sangat sangat istimewa. Tapi bagi yang faham bahasa Arab, kalau tidak tidak bisa. Makanya kita tidak bisa dapati khusyuk betul-betul dalam Salat itu, kalau tidak paham bahasa Arab itu tidak nyambung itu. Ya paling apa? Paling Kita dapat sedikit dari bagiannya. Di sini marhalah gurur yaitu fase 6, munculnya dua metode. Ketika sang Imam masih hidup, jadi fasenya itu ketika sang Imam ash masih hidup, itu tidak ada masalah dalam penukilan madhab Imam ash -Syafi. Kenapa tidak ada masalah? Karena masih hidup. Karena ada yang ditanya Ketika ada masalah pemahaman Berbeda, itu Imam Asyafi As Akan menjawab ya, Jadi Masalah ketika Al-Imam Asyafi wafat Maka disitulah zuhur tarikotain Yaitu dua metode Metode dalam apa? Metode dalam memahami ya, Dalam memahami Maksud Imam Asyafi As Maksud Imam Asyafi As Contoh seperti ini, belajar seperti ini belum tentu antara yang satu dengan yang lain pemahamannya terhadap masalah yang ditasampaikan ini sama belum tentu, terkadang beda ya itu dari mana? dari uh, kadar kapasitas keilmuan masing-masing daya tangkap masing-masing, Di sini disebutkan at-tariqat at-tariqataini al-mashhuratain huma dua tariqah yang masyhur itu ada dua, yang pertama at-tariqatul iraqiyah thariqah metode dari irab yang kedua at-thariqatu Al al-khurasaniah Al metode dari khurasan ya khurasan khurasan yang sekarang itu di mana khurasan itu daerah mana damaskus ya daerah dekat irak sana ya yang pertama at-thariqatu Al al-iraqiyah thariqah iraqiyah Al ini Al-Sasaha abul qasim al-anmati Ini yang mempondasikan pertama kali Abdul Qasim Al-Ammati. Ya, wafia sanah 88 ba'dami atain hijriyah. Yaitu wafatnya tahun 288. Kalau dikatakan wafat, ya, itu jadi patokan dia apakah masuk abad pertama atau abad kedua. Yang dilihat apanya? Wafatnya. Ya, kalau di sini wafat tahun 288, berarti dia masuk abad ke ketiga. Ya, abad ketiga. 0 sampai 100 itu abad pertama. Ya, 100 sampai 200 abad kedua. 200 sampai ke 300 abad. Setelah 300, ya, berarti 301. Nah, di situ ada khilaf, itu zaman salaf atau kholaf Ya. 300 ke bawah itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Secara zaman itu yang dimaksud salaf. Oleh karenanya Ketika kita melihat masalah agama, aqidah atau fikih, ya usul atau furoh, ketika masalah itu sudah dibahas di tiga abad pertama, maka kita kajinya kalam-kalam ulama tiga abad pertama. Jangan ke bawahnya, karena akan lemah. Nah, di sini titik banyaknya gagal paham itu. Ya, di sini titik banyaknya gagal paham. Dan diantara yang terkuat, ya, dari sekian ulama dalam menukil. Tiga abad pertama itu Al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymi Rahimallahu Ta'ala Sheikhul Islam Ibn Taymi Rahimallahu Sampai pun mukhalifnya yang menyelisih beliau itu Mengakui Al-Imam Tajuddin As-Subki Banta-bantanya banyak, tetapi dalam masalah ini Yang diakui nah, ini Sedikit faidah min minal Iraq ila Misr Di situ Siapa Rahala di sini? Abu Qasim Al-Mati Abu Qasim ini yang dia mentaksis mempondasikan metode irakiyah dia rihlah dari irak ke mesir dari irak ke mesir wa tatalam madu ala al-muzani kemudian belajar dengan imam al-muzani wa ala rabi al-muradi dan dengan rabi al-muradi pernah uh, dengar sering kan dengar kisahnya uh, sulaiman rabi al-muradi ini ya beliau itu yang dikenal yang paling mohon maaf lambat lemot beliau itu dalam pemahaman dibandingkan imam-imam yang lain murid-murid imam asyafi'i As diantara kisah yang masyhur beliau itu saking lambatnya dia tidak paham bertanya dia di majelis kalau tidak paham ber, bertanya jangan diam jangan diam gitu ndak malu saya jangan, malu itu mencuri ndak belajar, ya, jahil itu malu kalau kita bertanya jangan malu jadi ketika itu beliau tanya Dijawab Imam Syafi'i. Enggak paham juga. Tanya lagi, dijawab lagi. Nda paham lagi. Ya. Dijelaskan lagi. Kan sampai Imam Rabi' bin Sulaiman mengatakan, Al-Muradi mengatakan, minal Imam." Saya malu dengan Imam Syafi'i. Malu saya. Gara-gara sudah diulang-ulang enggak paham-paham juga. Ya. Subhanallah. Jadi di zaman dulu itu tidak semua ulama itu langsung diaqra'i 7 semuanya, enggak. Ya. Ada juga yang qira'at 2. Ya. Kita enggak tahu ini. <laughs> ya. Ada yang Coret 3, ada yang Coret Seven kan. Jadi uh, faidahnya apa? Kita diajarkan bahwasanya jangan ragu, jangan malu dalam hal kebaikan tanya. Ya, tapi jangan juga ditanya terus sampai satu jam habis waktunya. Ya kan? Akhirnya malu beliau, dia tidak tanya lagi, padahal belum paham. Imam Syafi'i tahu itu. Ya, tidak di Permalukan juga muridnya, akhirnya selesai belajar Semuanya sudah pergi Ya uh, Robi bin Sulaiman uh, Al-Muradi Ditanya, dipanggil Wahai muridku Beliau mengatakan Ini Ya, Kalau aku mampu menyuapimu Dengan ilmu ini, ku suapi satu persatu La niscaya akan aku lakukan Katanya, artinya Berapa, seberapa kuatnya, sebegitu kuatnya Imam Asyafi As ingin agar muridnya itu Paham, ya, itu yang Yang diinginkan oleh guru Ar-Robbani, yang Robbani Dia ingin murid paham, bukan masalah Banyak, sedikit, kemudian Bukan, ingin Paham, kalau paham bisa bermanfaat Ya, harapannya bisa jadi Amal jariyah ke depannya, nah itu Yang diinginkan Imam Syafi'i. ketika Itu, berlanjutlah Imam uh, Rabi' Al-Muradi ini, belajar-belajar -belajar Sampai beliau ini satu-satunya murid imam Ashafi yang riwayatnya paling banyak ya yang paling kredibel jadi kalau ditanya tangan kanannya imam ashafi dalamanulis dalam menulis riwayat imam shafi siapa dari sekian banyak muridnya itu ar-rabi al, al muradini ya jadi karena dia tadi mungkin karena dia kesulitan memahami sering dia ulang-ulang ditulisnya dan seterusnya nah itu diantara apa diantara faidahnya kita terkadang Uh, diberikan ujian seperti itu kekurangan seperti itu untuk kita mendapatkan banyak pahala sehingga penukilan yang banyak datang sampai ke kepada kita ini penukilan dari beliau Ar-Rabi Al Al-Muradi ini jadi pa paling banyak pahalanya dia berarti kan ya paling banyak pahalanya dia nah, itu sedikit faidah agar kita itu uh, tidak tidak mutungan apa tidak bosan tidak malu tidak futur ketika kita lambat pemahaman. Kenapa? Karena anak sampaikan ini, fikih mazhab Syafi'i itu tidak semudah yang dibayangkan ya, tidak semudah yang dibayangkan. Suma 'ada ila Baghdad, <coughs> kemudian beliau itu Abdul Qasim balik ke Baghdad. Wastaqarra fi Baghdad, kemudian di situ menetap di Baghdad Wabada'a. Il yanshur ilmuhu. Kemudian beliau mulai menyebarkan ilmunya, mengajar dia fi di Baghdad muassisan hadhi tariqah kemudian mulai untuk mentaksis, yaitu mempondasikan metode ini, yaitu mazhab tariqah iraqiyah tadi akhaza anhu akhaza anhu itu apa? berarti yang mengambil darinya, alias murid murid beliau, siapa? abul abbas, as suraj ya. kalau kita sering dengar imam as suraj, itu diantara ashabul wujuh alias Muridnya murid dari Imam Ash-Shafi'i, ya, yang wafat tahun 306. Berarti ini masuk Khalaf hitungannya, ya, sudah masuk Khalaf. Ya, dia transisi uh, antara Khalaf dengan Salaf. Fakih, beliau itu Fakih, ya. ya Kita tidak usah terlalu laju ya. Fakih di bahasa ulama zaman dulu itu artinya mujtahid ya ahlul ilm mufti sama ya. paham ini? ini gagal paham juga banyak ya bah bah bahkan di kalangan akademisi banyak ya jadi faqih ahlul ilm mufti mujtahid itu satu sinonim yang sama itu kalau versi siapa versi ulama zaman dulu ya Atau kemudian dikenal dengan istilah versi ahli usul fiqih. Kenapa ini penting? Karena sudah terjadi pergeseran. Di pergeserannya seperti sekarang. Ketika dikatakan dia ahlul ilm. Uh, dia uh, faqih. Ya. Ketika dikatakan faqih seorang tersebut. Seolah-olah dia itu memang pakar dengan fiqih. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Padahal tidak. Faqih itu istilah ulama dulu digunakan untuk seorang yang ahlul ijtihad ya, untuk seorang mufti. Maka apa maka gelar itu berat ya, gelar itu berat ya. Jadi sampai masyayikh kita di antaranya Syekh Ali Buker mengatakan mufti Tarim sekarang yang terkuat dan paling tua, paling senior dia sekarang. Yang lainnya sudah meninggal. Eh uh, beliau masih hidup. Beliau mengatakan bahwasanya kita ini cuman eh uh, faqih Daruri, fakih, doruri. Apa maksudnya? Ya, kayak ibaratkan kita itu kalau sudah kebakaran, masa kita harus cari air mineral kita siram. Pokoknya siram yang penting, air, air pecaran kah? Nah kita itu pecaran ya Artinya apa? Kita itu sangat-sangat jauh kalau dikatakan fakih, tapi kita fakih yang di keadaan darurat, ya keadaan darurat saja. Kalau tidak ada, karena tidak ada orang lain, terpaksa kita yang maju. Ya. Padahal beliau mufti. Jadi kalau di Tarim itu uh, sampai sekarang memang warisan ilmu fikih termasuk yang terkuat sampai sekarang. Ya, kalau dulu ada Az-Zabit namanya Az-Zabit itu termasuk uh, kuat ter tapi sudah meninggal yang senior-seniornya. Tarimlah sekarang yang yang jadi apa kiblatnya uh, fikih mazhab Syafi'i di Yaman. Di sana ada Masjid Jami', ya, masjid jam besar-besar. Ya, uh, seperti masjid agung sana. Di saf pertama itu tidak duduk kecuali fakih atau mufti atau kodi jadi sok pertama itu kalau misalkan hari jumat tempat orang bertanya artinya anda mau bertanya ada masalah perceraian kah pernikahan kah mau poligam, kah? ya misal gitu kan itu tanyanya dengan yang di sok pertama ya siapa aja dulu situ tanya dia berarti apa? sudah kalau bukan mufti fakih, qaudi. Ya artinya memang orang-orang yang Spesialis di bidang fikih di situ. Nah, jadi sopan pertama Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak dikenal duduk di situ, dilihati langsung. Siapa dari mana ini? Ya, <guruh> baru lahir kemarin sore mau duduk di depan sini. <guruh> ya, anak pun baru tahu belakangan itu. disitu Di situ dikatakan bahwasanya dia fakih min kibar a Di antara kibar Ya, diantara pembesar a'immah para imam Fukoha al-Syfi'ah Fukoha al bil bilbazi al-Ashhab Beliau diberikan lakob ya, Gelar al-Bazi al-Ashhab Artinya seorang yang memang Pakar dalam masalah fikih summa Abu Hamid al-Isfiroyini Kemudian diantara muridnya juga Muridnya Abu Qasim Al-Anmati itu Abu Hamid al-Isfiroyini alladhi sarat ba'da dhalika masyaykh li hadhihi tariqah kemudian imam abu hamid al-istroyi yang setelahnya menjadi guru besar di madhab atau metode tariqah ini ya samayazat bi itqan wa dhabt wa imam syafi'i apa kelebihan madrasah ini yaitu tamayazat itu kelebihannya biitkon kelebihannya dengan itkon itkon itu apa artinya itkon mutkin mutkin itu apa e, tidak ada salahnya ya tidak ada salahnya matang ya perfect wadok tina pelinususil imam ishafi dan dobat dobat itu betul betul diteliti ya betul betul dipastikan inilah yang merupakan pendapat sang imam ya dalam menukil Nasnya, perkataan perkatannya Imam As-Syafii nah. Dan ini penting dalam penukilan ilmu ya, ses, uh, Karena kita Di madrasah, di darul hadith itu Dibiasakan untuk uh, Dabtul ilm uh, Dabtul ilm wa'idqanuhu me, me, Mematangkan ilmu ya, Dan jeli Dan telaten ya, Fokus Tidak sembarangan, tidak menyepelekan Disitulah kita terbiasa ya, Dengan, dengan uh, Tidak asal menukil ya, Tidak asal ucap Nah disitu pengaruh Ilmu salaf dahulu Ilmu salaf itu dikenal dengan itkon, Yaitu mutkin matang ya, Berbeda dengan kebanyakan uh, Ilmu belakangan Yang dia ya, asal baca Di artikel langsung disampaikan Asal lihat di youtube langsung disampaikan Tidak seperti itu Ya, karena yang merusak agama ini sebenarnya siapa? Yang merusak agama ini adalah orang-orang yang berbicara agama yang dia pikir itu kebenaran dalam agama, padahal bukan. Dia karena dia tidak punya timbangannya, neracanya, jadi dia tidak tahu. Ya. Apakah seseorang yang dia itu tidak punya ilmu dokter kedokteran, dia paham dokter itu ngasih obat ini benar atau tidak? Nggak bisa paham kan kita? Kita dikasih dokter kita tahu enggak ini jangan-jangan racun atau kita dibohongi atau kada luar kita tidak tahu ya siapa yang tahu ya orang-orang yang punya ilmu ya modal kita hanya taklit dengan siapa dengan dokter pokoknya dah percaya karena dia dokter ahlinya nah sama dalam masalah padahal masalah bicara masalah ilmu uh, karena ketika dia bukan ahlinya mestinya apa mestinya kita harus teliti lagi kita harus teliti lagi karena itu tadi Ya setiap yang dia uh, berbicara, ketika dia tidak punya neraca timbangan itu, kita tidak punya patokan bagaimana kita menyatakan benar. Makanya kita katakan uh, jangan pernah fanatisme dengan guru, ya, dengan guru, dengan saya, dengan ustadz yang lain atau semisalnya jangan pernah fanatik. Karena tadi ya kita antum semuanya belum punya neraca untuk membedakan yang mana yang benar. Maka uh, perlu, uh, terus belajar, ya, perlu terus belajar, perlu terus belajar nanti dengan belajar akan terjawab bagaimana caranya. Di sini disebutkan At-Thariqah Al-Khurasaniyah, thariqah yang pertama tadi thariqah tar apa? Iraki Ya, ya. thariqah yang kedua ini thariqah tar Khurasaniyah, ya, negeri Khurasan. Ya, negeri Khurasan ini yang dikenal nanti akan keluarnya uh, Dajjal di sana ya. type. Ussisat alayadi yadi Abi awana al isfiroyini Abu Awana al isfiroyini Beliau yang mentaksis, yang mempondasikan pertama kali thariqah ini. Wa sahibu al musnid al-mashhur. Bukan al-musnad, bacanya al-musnid. Al-musnid isim fa'il. Yaitu dia adalah sahib al-mus uh, Oh betul, al-musnad al-mashur, ya. E, beliau adalah pengarang kitab al-musnad al-mashur. Musnad Abu Awana, ya. Kalau yang dia belajar ilmu hadis itu mashur kitabnya. Kana fakihan beliau itu faqih. berarti beliau ini mujtahid atau tidak? Mujtahid. Beliau ini berarti mufti atau bukan? Mufti. Kenapa? Ya, itu muradis, sinonim, ya. Wakana muhaddisan, ya, dan dia juga muhadith. Jadi di zaman dulu tidak semua faqih itu muhaddits, ya. Dan tidak semua muhadis itu faqih. Ya, tidak semua muhaddits itu faqih. Tetapi kalau dia terkumpul disebutkan kedua ini, fakihan wa kan muhaddisan berarti memang dia dua-duanya. Dan itu nadir jarang, ya. Di antaranya imam Aima arbaah itu tersifati dengan empat sifat ini. fakihan wa ya tetapi apa dalam masalah hadis memang yang paling unggul itu Imam Malik ya kemudian Imam Ahmad setelah ada Imam Ahmad Imam Ahmad naik ya, sebelumnya kan belum ada Imam Ahmad ya yang paling uh, kurang itu adalah Imam Abu Hanifah bukan karena dia lemah dalam ilmu hadis tetapi karena sikonnya dia di Irak itu alul hadis yang dari Madinah dan Mekkah itu kurang jadi jaraknya jauh Irak jangan bayangkan kita seperti sekarang ada internet ada ya yang lain-lain jauh jaraknya. Jadi dia bukan karena tidak bisa tapi karena kurang riwayat yang sampai kepada beliau di Irak. Rahala Ya, beliau rihlah ke Mesir wa tatalamadhu al-Muzani. Belajar juga ke Muzani, ya. Wa Dan kepada Imam Ar-Rabi'. Nah, di sini jadi guru inti memang ini. Imam Al-Muzani dan Imam Rabi' al Muradi. Jadi dwa Madrosa, dua ortori. Dua ini uh, mu muasisnya yang mau dua-duanya belajar dari dua guru yang sana. Wa <tutuk> uh, beliau Abu Awana mengambil dari ke mereka ini summa ada ila isfiro ini. Kemudian kembali ke tempatnya, ya, Baldah tempatnya namanya isfiro ini. Wa <tutuk> stakar kemudian menetap di sana. Wa <tutuk> asasat Kemudian mengembangkan metode Furusaniyah di sana. Ya kelebihannya apa? Kalau yang pertama tadi kelebihannya apa? Kelebihannya ikon, matang dalam nas-nas Imam. Kalau ini tafrik ya bagus dalam tafrik-tafrik itu suara ini ditulis, ya berupa tulisan. Nah itu tafrik. Ya. Nah seperti ini tulisan di hadapan antum ini asalnya Muhasor. Ya, penyampaian seperti ini berupa lisan ditulis ya oleh murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini diantaranya Imam Abu Awan ini dalam menulis eh, dari Imam Al Muzani dari Rabi Al Muradi itu bagus ya penulisannya kuat tertib dan tertibnya rapi. Karena ada itu murid-murid yang seperti itu dia kalau nulis, masya Allah rapi, bagus. Ada yang eh, nda bisa nulis. Ya, ada yang dia bisa nulis, tapi kita ndak tahu dari ujung ke ekornya yang mana. Ya, cuman dia yang tahu kerumus V.I.V. Ya, kadang begini, kadang begitu. Ya, nah, dan ini diajari kita dengan guru-guru kita uh, diantara pembeda seseorang yang dia itu merapikan, ya, merapikan uh, tulisannya atau catatannya atau cara belajarnya itu hasilnya jauh beda. beda ya dan itu kita sadari ketika kita diaman, waktu kita di pondok dulu kurang ditekankan itu. Kita ketika belajar dan Syekh Abdul Hasan baru kita uh, benar-benar paham itu. Ternyata metode belajar rapi, terstruktur, kemudian utuh dikajinya, terus di, dicatat, kemudian dijadwalkan pakai strategi lah, ya itu sangat jauh berbeda, makanya kalau ditanyakan tuh berapa lama sudah ikut belajar, ikut uh, pengajian pengajian secara umum, nah, ada yang 2 tahun ada yang bahkan 5 tahun ada yang 10 tahun ya kalau Pak Iwan sudah sepuluh dia nah, <laughs> udah ada luar sama Pak Iwan <laughs> <laughs> ilmunya udah dirambut semua dan, ya? jadi uh, kenapa banyak yang dia belajar bertahun-tahun, tapi dia uh, mohon maaf itu tadi ndak tahu kemana ilmu itu kemana karena tadi dia tidak menggunakan strategi ini terstruktur rapi ternyata memang ini diantara kelebihan uh, ulama dulu yaitu uh, merapikan dan bagus dalam masalah pencatatan ilmunya nah ini pentingnya marhalah tahrir al madhab kemudian marhalah tahrir al madhab Marhala tahrir al-madhab itu setelah dari taksis imam syafii, dia tuliskan secara langsung. Yang kedua, dituliskan oleh murid-muridnya. Yang ketiga, muridnya murid, muridnya murid, itu membuat ada namanya dua tariqah. Tariqah irakia dan Tariqah Khurasaniya. Jadi ini marhala yang ketiga tadi kan. Kita lanjut marhala yang keempat sekarang tergambar. Nah, marhala yang keempat itu tahrir al madhab Apa itu marhala tahrir? Yaitu difilter, ya, difilter. Yang tadinya bahan baku, kemudian dia dikilang, ya, kemudian dipilah-pilih, yang hasil pilihannya itu difilter lagi sampai jadi murni. Ya, sampai jadi murni, ya. Kan gitu, proses kalau kita minyak itu kan sampai jadi murni. Nah, dalam fikih mazhab Syafi'i, perkataan Imam ashafi syafii itu tidak bisa kita langsung ambil alum baca kita, pahami tidak bisa. Ana pernah coba baca uh, kitab uh, Risalah yang baru baru lembar pertama paham sudah. Lembar pertama ini apa maksudnya? Karena Imam Asy-Syafi'i itu bicara di hadapannya para mujtahid. Ya, di hadapannya para mujtahid, bukan bahlul-bahlul kayak kita ini. Ya, di hadapannya para mujtahid Makanya mereka sampai mengatakan Imam Ahmad atau semisal jangan kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, ya. Ambil dari mana mereka ambil? Itu bukan ngomong ke kita kita seperti ini, ngomongnya ke murid-muridnya yang selevel dengan mereka, ya. Yang selevel dengan mereka itu oh, kalah Google lah, ya, kalah Google, ya. Jadi orang-orang yang memang pakar dan ahli, makanya wajar jangan taklid, ya. Artinya kalian bisa pemahaman kalian sudah matang, ya. Ambil darinya nah perkataan Imam Asyafiq As itu kemudian dipahami oleh muridnya ya. pemahaman murid ya, namanya pemahaman itu terkadang sesuai, terkadang tidak sesuai, ya. wajar ya kan wajar, ya. contoh contoh gampangnya lah, para sahabat ketika Nabi SAW katakan la yusollian ahadukum la asar illa fi bani kuridha, jangan salat di E, jangan, sholat asar kalian siapapun kalian, kecuali di Bani korea itu. ultimatumnya, kalimatnya satu, tapi pemahamannya dua, apakah sahabat tidak paham, bukan tidak paham, karena memang begitu pemahaman, ya, memang seperti itu pemahaman, ya kita ngomong dan istri e, mau belanja ke pasar, ambil aja di dompet kalau istri yang kona'ah, diambil secukupnya kalau yang matret sikatnya itu kan dengan ATM-ATM-nya diambil. Kenapa pemahaman ya dia boleh berhujah dengan itu, ya. Siapa suruh Anda statementnya tidak jelas? Ambil secukupnya, ya. Berapa secukupnya? 70.000 ke 100.000, ya. Nah, seperti itu. <tuh> ya, jadi kayak gitu uh, Pak Iwan. Jadi misalkan uh, ngomong ke istri juga kita aduh, ya. anti yang pertama kali Cinta yang pertama, ya. Berarti ada yang kedua, gitu ya. Karena di situ ada cucu. Istri yang pertama ya, cinta yang Sama pertama. Istri pertama. Iya. Iya. Jadi seperti itu ya, itu seperti itulah ucapan itu. Jadi, nah setelah uh, mungkin dipahamiin dan itu, disitulah harus adanya tahrir apa filter karena tadi pemahaman murid atau muridnya murid ini sudah terjadi beberapa masalah yang berbeda pemahaman nah tadi sudah ada dua toriqoh sudah dua toriqoh itu akan ada beda nantinya ya toriqoh itu metode memahami memahami apa memahami fikihnya sang imam ya melalui neraca timbangan atau metode cara memahami sang imam ya tentang imam yang dimaksud siapa Imam Syafiq Nah setelah itu ada filter di filter koma biljuh di fiha yaitu yang melakukan filter tahrir ini itu adalah al-imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibn Muhammad ar rafii ya imam ar rafii ini dikenal dengan tahrir di fase pertama Ya, tahrir di fase pertama, filter pertama, yaitu via sana salah satu ishriq Wafatnya tahun 623 hijriah. Berarti sudah sangat jauh kan dengan yang di atasnya jauh sudah. Ya. Jadi begini, semakin jauh jarak, semakin rentan. Dengan kesalahan, itu sudah seperti itu karena Nabi S.A.W mengatakan, layaknya zamanul ilawabadau minhu, tidak ada zaman yang datang setelahnya melainkan lebih buruk dibanding sebelumnya, ya itu sudah pasti. Jadi ketika nanti kita wafat ada ada anak kita itu akan lebih parah lagi, ya lebih parah lagi kondisinya. Makanya kita penting, kenapa kita itu uh, penting untuk ik ikut belajar seperti ini? agar nanti anak kita itu melihat dulu kebiasaan orang tua saya belajar, ya. nah boleh jadi diikuti dengan itu, ya atau ada orang cerita dulu orang tuamu masya Allah dia uh, habis sholat subuhan jamaah belajar, jadi itu yang bisa pak jadi cerita dan itu sangat membekas. Ya. Nah. Jadi uh, itu dari Tahrir yang pertama ya imam siapa tadi? Imam al rafii Yang kedua Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al nawawi rahimahullahu taala. Wafat tahun 276 676. Ya, ini sudah beda uh, 50-an tahun sudah. Ya, Imam Annawi nawawi rahimahullahu taala. Qama bi tanqih wa al madhabi syafii <coughs> Keduanya itu Ya, mestinya ini mestinya dia di koma ya dua-duanya ya atau yang dimaksud oleh beliau itu Imam An-Nawawi ya Imam Nawawi melakukan tanqih itu tadi menfilter wa tahrir tahrir itu di uh, filternya filter ya jadi riwayat yang di atas-atasnya ya kan dia ini abad keenam sudah abad ketujuh masuknya ya orang-orang di abad kelima keempat ketiga itu di filternya semua ya kemudian setelah hasilnya itu itu dinamakan tahhir ya siapa yang melakukan imam yang pertama imam ar dilanjutkan imam an taala was minha oh ini berarti, um, nawaito, ya, imam nawawi bukan imam di sini ya Wa ja, stakhracu minha al-ra'iyyalladzi yumathil al-madhabas syafi'iyah Al-mu'tamat wal-rajih anhu Dimana di uh, Mereka para ulama Di marhala ini melakukan Tahrij Tahrij itu apa? Tahrij itu Mengeluarkan ya, Jadi ada dua tugasnya Yang pertama, memfilter pendapat-pendapat yang ada di atasnya ini Yang beda ya Kalau beda Difilter Kalau sama tidak perlu berarti Ketika difilter kemudian nanti dari masalah-masalah yang ada ini diturunkan, masalah turunan-turunannya apa, ya itu namanya istighraj atau ya dikenal dengan turunan masalah ya, jadi tugasnya mereka ada dua tadi tahrir dan takhrij ya, yaitu mentahrij apa pendapat-pendapat yang itu selaras atau menjadi madhab syafi'i, yang dikenal dengan al-mu'tamat, ya nanti, nanti kita ketika belajar Kita akan mengatakan mu'tamad madhab itu apa artinya mu'tamad madhab berarti hasil filter alias final dalam mata syafi'i. War rojih anhu begitu juga pendapat yang paling terkuat. Ya, kalau dikatakan rojih berarti ada beda pendapat di situ ada pendapat beberapa pendapat dan ini yang paling kuat. Ya. Nah itu namanya rojih. Khamsah mutun ishtaharat Fi marhala kobla rafi'i wal nawawi Taip Yang difilter oleh Imam al-rafi'i dilanjutkan Imam an nawii ini Merujuk ke kitab lima ini Yang masyhur, tapi tidak Dibatasi dengan lima ini ya. Tapi ini yang masyhur ya. Mukhtasar al-imam al-muzani Yang pertama Yang kedua At-Tanbih, lishaykh Abi Ashirazi, kitab At-Tanbih. Kitab Muhtasar al Imam al Muzani itu berisi ya, ringkasan dari al Om -Um, dan karya-karya Imam Ashafi yang ada plus fatwa-fatwa Imam yang dihafal oleh Imam Muzani. Imam Muzani itu murid pertamanya Imam Ashafi. Jadi murid Imam Ashafi itu ada tingkatan. Ya, murid yang paling dekat yang pertama di tangga pertama itu Imam Muzani. Dan Robi al Muradi tadi, ya beliau me meringkas karya-karya Imam Syafi'i diberi judul ya bukunya ini namanya Mukhtasar al Muzani, ya itu dari pemahamannya beliau juga dari pendapat sang Imam. Kalau At karya Imam Ash'ab Abu Isyaf Ashir Razi ini adalah uh, kitab setelahnya, ya kitab sudah setelahnya, agak jauh dari kitab Almuzani ini di bawahnya dalam masalah e, zaman ya zamannya jauh sudah mulai jauh nah kitab at-tanbih ini dari a sampai z tidak ada dalil satupun tidak ada dari a sampai z jadi kalau ditanya e, kenapa kalian belajar fikih syafi'i tidak ada dalilnya karena kita nanti akan e, belajar sesuai dengan metodenya para fukaha yaitu belajar fokus gambaran masalah plus hukum itu fokusnya kita nanti ya gambaran masalahnya begini hukumnya itu dalilnya apa ustad jangan dalil dulu anda tidak paham karena bicara usul fikih nanti itu ya karena bicara usul hadis nanti karena bicara bahasa arab nanti ya maka apa maka itu metode para ulama memang jadi apakah mereka tidak tahu dalil bukan tidak tahu memang itu metode ya kayak kita makan bubur dulu baru nasi ya jangan langsung nasi maka apa maka di kitab at tanbi itu dari asam tidak ada dalil. Tapi Al Imam nawawi taala pertama kali belajar fikih Syafi'i, dia baca kitab At-Tanbih ini. Dia ahli hadis, dia pakar rugoh, dia bisa ilmu usul fikih, tapi dia belajarnya At-Tanbih. Dia khatamkan kitab At-Tanbih, bahkan dihafalnya oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dihafalnya itu kitab, ya. Jadi Apakah Imam An-Nawwib itu tidak paham dalil? Bukan tidak paham. Memang itu namanya apa? Metode. Metode. Ya. Jadi kalau ditanya, apa yang belajar fikih syafi tidak ada dalilnya? Ya. <tuh> Jadi, <tuh> uh, seperti itu jawabannya. Yang ketiga, Al-Muhadzab. Ini yang ketiga dari apa ini? Yang ketiga dari apa ini? Kitab-kitab yang masyhur Yang dijadikan rujukan uh, untuk tahrir mazhab syafi dari Imam an rafi dan al-muhazzab hmm. al al-muhazzab li abi Ishab Ishab Ashirazi sama al-muhazzab ini yang nanti yang terkenal dia yang terkenal uh, jadi kitab disyarah disyarah oleh uh, al amroni al-yamani seorang faqih syafi'i di Yaman yang kedua di, diambil juga istifada dari, uh, dari kitab syarah muhazzab al itu oleh Imam Ibnu Qudamah. Kemudian di, diambil juga faida-faidahnya oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Imam Nawawi melakukan syarah terhadap kitab al muhadzab Ya, dia melakukan syarah. Syarah itu penjelasan dari kitab al muhadzab <coughs> Yang ke keempat Al-Wajiz, Al-Wajiz li Jatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali, ya. Abu Hamid Al-Ghazali itu dalam dalam Islam dia diberikan di, di luk Lakop itu sesuatu gelar yang e, karena masyurnya kondisi dia, keilmuannya dia diberikan gelar hujatul Islam hujatul Islam itu bukan gelar yang ringan gelar yang tinggi ya, gelar yang tinggi ya, gelar yang sangat istimewa, di kalangan para ulama, hujatul Islam, artinya e, kalau kalian mau tahu hujahnya agama Islam itu, ini Imam Al-Ghazali ini kalau di kalangan kita Imam al-Ghazali ini seperti apa seperti ahlu bid'ah yang tidak paham ilmu ya orang-orang ngaur itu ya orang-orang ngaur itu ya, oleh karenanya perlu kita belajar yang seperti ini kita paham ternyata kitabnya beliau al-wajiz itu dijadikan apa dijadikan rujukan untuk mentahrir madhab syafi'i ya Imam Abu Hamid al-Ghazali ya beliau memang memiliki kelemahan semua semua ulama seperti itu ya sampai pun para sahabat ya kan Ya, memiliki kelemahan maka apa? maka tidak ee, tidak menjadikan keilmuan beliau itu kita sepelekan Nggak, ilmunya luar biasa sampai diberikan lakab hujatul islam yang berikan juga bukan orang kaleng-kaleng ulama-ulama yang level-level mujtahid di zamannya ya. muhtasar min al-wasid yaitu kitab al-wajis ini adalah kitab ringkasan dari kitabnya beliau juga al-wasid ya Kemudian yang kelima al wasid li jatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Nah, jadi kitabnya al wajis dan al wasid itu dua-duanya jadi rujukan dalam masalah mentahrir madhab Asy-Syafi'i. Ya, qara'ahu An-Nawawi marrah. Al-Wasith ini dibaca oleh Imam An-Nawawi 400 kali. Oleh Imam An-Nawawi dibaca 400 kali. Ya. Antum pernah tidak baca satu buku dari A sampai Z selesai khatam. Ya, jarang diantara penuntut ilmu zaman sekarang itu jarang ya. Ini beliau mengkhatamkan 400 kali. Sedangkan al wasit itu ya, al wasit itu kalau kita misalkan bawa ke tarim ulama tarim belum tentu mereka paham. Ya, karena apa? Karena bahasanya bahasa fuqoha yang tinggi, karena di situ ada ilmu sulfiki, Ya, maka apa? Itulah e, diantara kelebihan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nam. Meskipun begitu ya, beliau ada ketergelinciran ya dalam masalah-masalah akidah ya. Kita bicaranya sekarang ke fikihnya. Kita cukupkan, ada masih ada waktu ya. Kita lanjutkan sedikitnya. Kemudian Imam Rafi'i ya dia mengiktisar meringkas kitab apa al wasit al wasit siapa imam al ghazali ya, imam al ghazali jadi al wasit itu diringkas ya oleh imam al ghazali jadi al wajiz ya nah yang diringkas oleh imam ar rafi itu al wasit al -wasid. wasamahu al muharrar ya, al muharrar kalau ada pak tulis bagus itu Ya, di eh, kitabnya namanya Al-Muharrar. Kitab siapa itu? Kitab ar -Rafi i. Kitabnya Imam ar Al-Muharrar. Itu ringkasan dari al wasit Al-Wasid al karyanya Imam Al-Ghazali. Waqoma bisharhi bithalasa syuruh. Kemudian di syarah. Ya, tiga syarah yang masyhur. Syarah dari Al-Muharrar, karya ar al Al-Mahmud. ya huwa syarah wasi'. 8 mujallat, 8 jilid, ilabak, salah, walam, lengkap. Ya, dia tidak selesai, cuman sampai bab salat. Itu cuman sampai bab salat 8 jilid. Ya. Taib Al-Aziz, yang kedua syarah Al-Muharrar itu Al-Aziz Syarhul Wajiz. Ya. Syarah Al-Wajiz. Nah. Jadi ini syarah Imam Ar-Rofi, matanya punya Ar-Rofi, syarahnya punya Ar-Rofi juga. Paham ya? ya. al ajiz nam. Kemudian, As-Sharfus-Saghir. Kemudian, Syarah As-Saghir. Syarah, yang kecil. Wahwa ikhtisar li kabir. Ya, jadi, dia ringkasan dari syarah yang kabir, yang besar. Lakin fi masa'il ghair madkura fi syarhil kabir. Ada masalah-masalah yang tidak disebutkan dari kitab sebelumnya. Jadi tiga ini semuanya karya Imam Ar-Rafi'i. Beliau yang syarah langsung ringkasannya beliau. Al-Muharrar itu. an nawawi ma'a kisari umrihi. Ya. Padahal umurnya singkat. Lahu kutub ma'kbulah dan nas jami'an. Tapi dia punya kitab yang diterima di masyarakat, di orang-orang, di kalangan ahli ilmu dan selainnya. Seluruhnya. Kal'arba'in nawawiyah, seperti Arba'in Nawawi, At-Tibyan. Kitab At-Tibyan Fi Adab, Hamalatil Qur'an Ya, Adab Hamalah Al-Quran Hamalah Al-Quran itu pembawa Al-Quran Wa Kitab Aryad Salihin, Kitab Yadul Salihin, Kemudian Syarah Sahih Muslim Kemudian Kitabul min, Minhad Talibin Kemudian Kitab Al-Majmur Semua Kitab ini Diterima di semua kalangan Sampai pun kalangan Ahli kita. ya Kitab Imam An-Nawawi Itu kelebihannya Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala, padahal umurnya singkat Usią cuma 50% Kowna bisharhil muhazzab Beliau mensyarah al muhazzab Al Muhadzab tadi karya siapa? Al muhadzab karya Karya imam Ashirazi Ash Abu Ishaq Ashirazi Ash Nah ini beliau imam nawi Membuat syarahnya, penjelasannya Bisharhin wasi' kabir samahul majmuh Ya kitab Al majmuh syarah muhadzab Itu yang sangat dikenal Kitab itu rujukannya para ulama-ulama dalam menukil khilaf para ulama madhab yang ada. Ya. Jadi kalau mau lihat e, khilaf antara madhab Abu Hanifa dengan Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam ash syafii rujuk-rujukannya yang mana kitab utamanya, Imam, karya Imam Nawawi ini, yaitu Syarah Muhadzab, ya. Syarah Muhadzab, Al-Majmu', Syarah Muhadzab. Lakin nahu mata kobla an ma al-kitab akan tetapi Imam Nawawi rahimallahu meninggal sebelum selesai kitabnya. Belum selesai ya. Was sampai kitab jual beli ya, sampai kitab riba ya, Imam An nawawi buat karya itu. Dilanjutkan oleh imam setelahnya, Imam Abdi Mu'ti dan ada satu lagi, ada tiga yang menyelesaikannya. Wasannafas tashih ala kitab At-Tanbih. Kemudian beliau mengarang tashih yaitu revisi ulang ya koreksi terhadap kitab at-tanbih. Tanbih itu kitabnya al-Imam Abu Ishaq asy shirazi juga. Ya. Bayan fi al min al-Masail allati khalafa fiha asy sheikh Abu Ishaq asy Beliau Imam Nawawi menjelaskan al muqtamat yang jadi pendapat yang benar dari masalah-masalah allati khalafa fiha yang Imam Sheikh Abu Ishaq Shirazi syirazi menyelisihi, menyelisihinya wakadali kadzalika almasailat anha Abu Ya beliau juga Imam An-Nawi menambahkan masalah-masalah yang di tidak disebut Imam Abu Ishaq dalam kitabnya At-Tanbih. Ya. tahrir al alfat At-Tanbih. Kemudian ada juga kitab Imam An-Nawi al Alfat At-Tanbih, yaitu memfilter lagi lafaz kitab At-Tanbih tadi, ya. Memfilter artinya di Sebutkan lafadznya yang benar bagaimana Dan seterusnya Iktasara ya. Iktasara asyarah kabir Kemudian beliau meringkas kitab syarah kabir Punyanya Imam Arrafi'i Di e, Samahu Rawdhatu talibin wa muftin Yaitu dikenal dengan kitab Rawdhatu talibin Ini paling dipakai kalau di kalangan nahdiin, talibin Kemudian ikhtasara kitab Al Muharrar, wahwa kitab Minhaj At-Talibin. Kemudian kitabnya Imam Ar-Rafi'i yang lain Al Muharrar itu diringkas. Jadi kitab Minhaj At-Talibin, ya, Minhaj Nah, kitab Minhaj at tolibin inilah kitab inti ya bagi pembelajar mazhab Syafi'i di kalangan sekarang, ya, di kalangan kontemporer. Ini kitab Minhaj at tolibin Ya. Jadi kalau diurut, ya, diurut Minhajut Talibin, uh, apa kitab al-Um dan lain-lain kitab Imam Syafi'i diringkas oleh Imam al-Muzani, kemudian diringkas oleh Imam uh, namanya Imam tadi uh, al-Ghazali, ya diringkas al-Wajiz, kemudian al-Wasit, kemudian al-Wasit diringkas jadi al-Muharrar, al-Muharrar diringkas jadi <coughs> ini to Talibin kemudian kitab al-Muharrar diringkas juga. Ya, Uh, bukan al-Muharrar yang diringkas jadi Raudatul Talibin, tapi uh, Syahhul Kabir ya. Kemudian al-Muharrar diringkas jadi jadi Minhajut Talibin. Jadi Minhajut Talibin itu ringkasan, ringkasan, ringkasan, ringkasan dari karyanya Imam Ashabir Rahimahullah Taala. Sampai sini kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik. MashAllah ilahillat Ta'ala. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.